Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ibu Ibu ya dari Cirebon Girang. Mau nanya ini tentang pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Terus terang saya kalau datang ke masjid sholat Jumat karena saya bekerja itu agak sedikit terlambat. Uh, se menurut syariat seharusnya saya seperti apa melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu atau mendengarkan langsung khotbah apabila khotibnya sudah berkhotbah gitu. Ibu ya. mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah sholat Jumat. Jadi tahiyat al masjid di dalam sholat Jumat. Kalau kita baru datang berbeda dengan yang sudah datang. Kalau sudah duduk lama di situ, kemudian hotip naik, tidak perlu kita melakukan sholat apapun. Tapi kalau kita baru datang Perintah dari Nabi kita tahu kalau Al-Kummas kita fajir suri kata ini kafir kata ini. Alkamakul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita masuk masjid ada perintah Nabi, tidaknya kita melakukan dua solat rokaat ringan tahiyyat dalam masjid. Nah, pertanyaan ini sangat wajar di saat sekarang ini sudah berbau di Indonesia bukan saja orang berpegang kepada batap imam asy-Syafiqilladzillahu anhu. Jadi kalau anda bertanya tentang madhab cumbur masyarakat Indonesia yang masyarakatnya adalah madhab Imam Syafi'i Raudiallahu Anhu maka ketahuilah kalau kita datang terlambat khutib sudah khutbah maka kalau kita masuk masjid disunahkan untuk melakukan dua rokaat tahiyat al-masjid yang ringan dua saja jangan lebih dua rokaat yang ringan khafi ini kecuali ada orang yang sudah kenal madhabnya Imam Abu Hanifata atau riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifata mengatakan masuk masjid enggak usah. Karena kita punya kewajiban untuk dengar khot khotbah langsung saja duduk. Ini juga pernah menjadikan heran seorang pejabat. Dulu dia menteri, seorang menteri. Pejabat pemerintah. Namanya Ibnu Hazm, orang alim besar Ibnu Hazm. Jadi pejabat langsung hijrah menjadi seorang alim gara-gara salat al masjid. Suatu ketika Ibn Hajim, anggap saja pemuda, anak muda yang jadi menteri saat ini Datang ke masjid Datang ke masjid, dia langsung duduk Diisaratkan sama orang Suruh sholat dua Atau setelahnya baru tigur, kenapa kamu datang kalau tidak sholat dua rokaat, kok langsung duduk saja Oh begitu ya, jadi dua rokaat, iya Baru Jumat berikutnya, dia masuk ke masjid, terlambat langsung sholat dua Dua rokaat Setelah sholat ditegur, kenapa kamu sholat dua? Rukaan. Yang ngomong ustad juga. Ini gimana sih? Bingung nih. Nah, kemarin saya duduk gak boleh. Sekarang saya sholat gak boleh. Ada apa ini? Itu penasaran ada apa dengan fikih islami ini? Ternyata setelah itu belajar. Oh hilaf diantara ulama. Yang satu Hanafi, yang satu syafi'i. gitu ya Makanya ini. Nah, kalau di Indonesia itu negur dengan cara madap Hanafi, salah. Kalau kita negor dengan Madhab Syafi'i baru benar karena masyarakat kita Indonesia di mana-mana kita kenal kitab kecil Fathul Qori kayak gitu, Syafina Tunajanya ini. Jadi itu adalah khilaf di antara ulama. Jadi hendaknya kita tetap patuh dengan Madhab Syafi'i yang hujahnya adalah dalil hadis Nabi saw. tadi kalau masuk masjid hendaknya kita melakukan sholat dua rakaat yang ringan. Ini nggak ada pengecualian. Biarpun khutib lagi berbicara, khutbah. Kemudian matlab lain pun yang mengatakan lebih baik duduk itu juga punya hujah. Matlab Abu hanifah itu punya hujah. Ya punya hujah mereka, mereka ulama besar kok. Cuma kita berbicara dalam irama patuh, kita bukan bukan apa namanya, bukan mujtahid. Ya sudah kalau kita ikut Syafi'i dan hujahnya juga ada hadisnya ikuti. Tak usah mencaci nanti. Oh yang enggak tahiyatan, ya mungkin malas gitu saja deh. Gitu. Tak usah disalahsalahkan. Yang benar adalah pakai tahiyat al masjid. Yang enggak mengakai adalah salah mutlak. Ya enggak benar. Bukan urusan kayak tadi. Kalau tadi memang mutlak harus salah yang kami sampaikan. Kalau ini khilaf Kalau tentang sifat Nabi Nabi maksum semuanya tidaklah hilaf itu. Siap Nabi dari surga ini adalah enggak ada khilaf di sini. Kalau masalah ini boleh khilaf Wah, ya sudahlah. Yang enggak mau tahiat al mesjid ya? ya mungkin malas. Mungkin enggak tahiat juga enggak dosa kok. Tidak usah ribut, tidak usah saling caci maki, kunut dan sebagainya. Tidak usah caci maki dalam hal itu.